Sinar Effendi Murni bekerjasama dengan Denhas Adia Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandivara Radio Misteri Mak Romba Misteri Mak Romba Misteri Mak <sy sarcasm> Tepat kemari bulan! Yeah. Mat Rempang. kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa... ...yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita tanam bahaya. Tidak, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu, Kak Hira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu. Pikirkan nyawamu. Tidak! Diselingi pula tawar ria penuh janda Serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan Dari dua insan manusia Pak, hum. Dia dia dia artis-artis terkenal, Harry Bradley, in famous, Anna Sambayeva, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang kembanggoangmu ini supaya aku juga punya Malang pengganin seperti yang kau alami Ambillah kalau maurong kamu mau aku ingin jadi penghasin aku ingin jadi pengganin seperti yang kau alami ganti iniilah <tik> <tik> <tik> episode kegel8 Acun, kembang goya kembang goya Acun, kembang goya Acun, kembang goya. goya Eh, yuk, itu si Andi, pengantin baru kan? Mm -mm. Kok udah loyo begitu ya? Andi, ah, Andi Halo pengantin baru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 Kapsul obat kuat ala Dina dibuat dari rambuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat ala Dina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Ala Dina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat ala Dina, produksi PT Sinar FM di Murni. Buah karya Asmadi Syafar Seri yang ke-9 ini didukung oleh Nanang sebagai Jatuh Aris sebagai Punto Dedi sebagai Bapak Punto Anis sebagai Ibu Punto Anas Sambayon sebagai Mak Rompang Dan pembawa cerita Neni Sumardi Teknik Tementasio Indra Mahendra Dengan sutradara Denny Denhas Pada kisah yang lalu diceritakan Jatuh berhasil mengantar kekasih Punto ke rumahnya Kekasih Punto yang tidak lain adalah Mak Rompang itu Membuat Jatuh terkagum-kagum Karena Mak Rompang tampak sangat cantik dan menawan Sehingga jatuh berniat untuk merebut mak rompang dari tangan Punto Di tempat lain di puncak Gunung Raya Tampak dua makhluk melayang enteng di sana Mereka adalah Kirabumi dan Andita Keduanya sibuk mencari buku yang ditulis oleh Kipandai Urat Buku tentang ilmu silat dan ilmu pengobatan Isi buku itu tampak sangat penting Sehingga ayah dan anak itu tekun menjelajah ke seluruh pelosok puncak Gunung Raya Kenapa gadis itu tersenyum padaku ya? Apakah dia memang suka padaku aku? Ah, cantiknya dia. pantas putus sangat tergila-gila pada dia. Tapi Punto sekarang salah duga. Gadis itu tidak mencintainya. Karena Punto tidak berani mengantarkannya pulang. Sedangkan aku akan mendapatkan cinta gadis itu. Dia sangat bahagia karena aku mengantarkannya pulang. Tapi aku lu belum nanya ke namanya. Ha, sudahlah. Besok malam aku akan bertemu lagi dengannya. Oh, ayam jantan sudah berkokok. Sebentar lagi hari akan pagi. Sebaiknya aku pulang. Nanti orang-orang akan melihatku di sini. Sehingga orang akan tahu di mana rumah gadis capek itu ha, rumah gadis itu hilang kabu Apakah aku salah lihat Hei, Punto. <tuh> Wah. Bagaimana? Kau ketemu dengan gadis itu tadi malam? Ya, ketemu. Uh, jadi, datang juga dia? Iya, dia itu kalau tidak janji pasti datang. Waduh. <tuh> <gayana> Lalu, kau antar pulang ke rumahnya? Ya, dia juga pernah mau kalau dia Wah, kamu bodoh, Kenapa? Punto. Kau sebenarnya yang tidak mau mengantar dia pulang. Eh, eh, eh, eh dia yang selalu tidak mau diantar. Betul. Betul. Kan kau sudah tahu kalau gadis itu tidak pernah mau diantar. Lalu dia tidak pernah mau mengatakan siapa namanya. Eh, Punto. Hmm. Aku bertemu dengan gadis itu tadi malam. Hah? Di mana? Di dekat jembatan. Nah, kebetulan dia berpapasan denganku. Bahkan dia memanggil aku. Lalu dia minta diantar pulang ke rumahnya. Eh, jatuh. Kau jangan mempermainkan aku. Ah, betul, Punto. Aku berani sumpah. Bahkan aku sampai mengantarkan di depan rumahnya. Eh. Coba, di mana rumahnya? Oh, itu rahasia. Rumahnya besar dengan halaman yang sangat luas Kau pasti bohong. Bohong, kenal saja kau tidak dengan dia. Bagaimana bisa mengantarkan pulang? Jadi, kamu tidak percaya? Ya, bagaimana bisa percaya? Aku saja yang sudah kenal lama tidak bisa mengantarkannya pulang, apalagi kau. Betul, aku mengantarkannya pulang. Kalau melihat rumahnya, Dia itu pasti anak orang bangsa. Sialah. Kau cuma memanas-manasi aku. Ah, terserah, mau percaya boleh, Dimana rumahnya? Di sana. Di sana di mana? Di sana, jauh, jauh di mana? Kalau mau tahu rumahnya, nanti akan aku tunjukkan kepadamu. Ah, aku tidak percaya. Aku tidak percaya, titik. Betul-betul kamu tidak percaya? Iya. Bahwa aku sudah bisa mengantarkan dia pulang? Iya. Mau bukti? Mana buktinya? Baik. Nih, buktinya. Oh dari mana kau dapatkan kembang goyang ini ya? Dari kawanmu itu Oh jadi Jadi kau betul-betul bertemu dengan dia tadi malam? Iya Dia meminjamkan kembang goyang ini kepadaku sebagai tanda Bahwa aku sudah bertemu dengan dia Oh tadi malam? Iya Baru saja aku memberikan kembang goyang ini pada dia Bagaimana kalau kita menghadap orang tuaku? Untuk apa? Ya untuk melaporkan bahwa kau sudah tahu rumahnya eh uh, Bagaimana ya? Aku juga suka pada gadis itu. Sayang kalau dia sampai jatuh ke tanganpunto. Ayolah, kan kita sudah janji pada kedua orang tuaku bahwa kita akan melaporkan apa yang kita ketahui tentang gadis itu. Iya kan? Iya, tapi ya kalau kau tidak mau ya, aku akan tetap bilang pada kedua orang tuaku bahwa kau sudah sampai ke rumah gadis itu. Tinggal kini bagaimana caranya kita ke rumah gadis itu untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Ah Aduh, tanganku uh, uh, uh, jatuh. Telapak tanganmu berdarah. Iya, berdarah. Uh, Karena ujung kembanggo yang ini. Uh, uh, darah yang mengalir berwarna ungu. Persis seperti apa yang aku alami beberapa hari yang lalu. Aduh. Uh, bagaimana ini? Uh, uh, Apakah ini berbahaya? Uh, jangan cemas, jangan cemas. Tapi rasanya sakit menjadi jadi. Uh, lebih Berdek. baik sekarang kau dan aku pergi ke rumahnya. Uh, buat apa? Uh, aduh, aduh, tanganku minta obatnya pada gadis itu. Dia bisa menyembuhkan bekas luka terkena goresan kembang goyang ini. Ah, iya, baiklah. Iya, Gail. Eh, jangan lupa, jangan Jeng Tuti Jeng Tuti kenapa Bu Parto Ada apa sih Bu Parto Ceritain dong Iya Jeng Tuti Iya cerita dong cerita Dari tadi Jeng Tuti-Jeng Tuti terus Iya Sekarang dia langsing loh Tambah cantik Dan tambah muda lagi Iya, iya. ya Padahal dulu sering mengelu Terlambat bulan lah Sering mulus lah pegal pegel waktu datang bulan lah Oh itu Mau tau resepnya Loh Memangnya Jeng Nanti tahu Wong yang ngasih tau resepnya saya kok Apa, apa sih Nih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 Kita kemana aja tuh? Iya, uh, ke rumah kawanmu itu Kenapa kemari? Tadi malam aku juga melewati tempat ini Kemana kita ini? Iya huh? nah, Memang kemari jalannya ya. Uh, Tapi kita mulai masuk ke dalam hutan uh, Tidak apa-apa kok uh. Nah, ini kita sampai di kerisungi uh, Iya ya, kenapa bisa sampai di sini ya? Apakah tadi malam kalian melewati sungai ini? Tidak. Kami berjalan di jalan yang bagus. Tidak ada hutan dan sungai ini. Uh, kalau begitu kita nyasar. Ayo kembali lagi. Uh, tunggu, tunggu. Ada apa? Uh, Memang aku dan gadis itu lewat di sini tadi uh, malam. Lewat di sini Iya. Mana ada jalan. Di sekeliling kita cuma semak belukar. Sedangkan di seberang sungai ini, hutan belantara. Ah, itu. Ah. Itu dia. Aku dan dia lewat di bawah pohon kedoya hutan itu tadi malam. Iya betul. Eh, jatuh. Dari mana kau bisa sampai ke sana? Sedangkan pohon itu berada di seberang sungai. Ah, hmm? Iya, ya Tadi malam tidak ada sungai. Tapi aku, iya, aku memang lewat di bawah pohon kedoya hutan itu. Betul. Betul. Ah, mungkin tadi malam aku asyik bicara dengan gadis itu. Sehingga aku tidak ingat lagi apakah aku melewati sungai atau tidak. Nah, kalau begitu mari kita menyeberangi sungai. Ah. Ayo, Unto dan Jatuh berjalan menuju tepi sungai. Lalu mereka menyeberangi sungai yang airnya mengalir agak deras. Kedua pemuda itu melompat dari batu ke batu. Setelah agak lama, akhirnya mereka sampai di seberang. Kini keduanya mulai memasuki hutan yang lebat. Sedangkan Jatuh merasa bahwa dia tadi malam melewati jalan yang bagus. Namun jalan itu kini tidak ada sangat sekali Bahkan di dekat pohon gedoya hutan itu Terdapat pintu gerbang halaman rumah gadis yang diantarnya pulang Kini pintu gerbang itu pun tidak ada Eh, hey, jatuh Kemana lagi kita? Hah? Ah, kenapa jadi begini ya? Tadi malam setelah aku melewati pintu gerbang itu Maka aku melewati halaman rumah yang luas. Sebelum sampai di depan tangga rumah yang besar dan indah. Eh, jatuh. Ayo, kemana lagi kita harus berjalan? Eh, kita terus, terus. Terus kemana? Kita lewat dulu di bawah poin kedaya hutan itu. Nanti tambah tersasar masuk ke dalam hutan ini. Ah, siapa tahu. Aku akan menemukan jalan menuju rumah gadis itu. Ayolah. Kenapa berhenti? Aneh. Tidak ada jalan. Aku kan sudah bilang kita sudah salah jalan, jatuh. Nah, batu apa ini? Mana-mana? Ini... Coba... Seperti batu nisan Iya batu nisan ah, Kuburan siapa ini ya Coba baca tulisan di batu nisan ini uh, mm, ah, Tidak jelas tulisannya Sudah tertutup lumut Kuburan siapa ini Ini pasti kuburan kuno jatuh hmm, Mungkin kuburan ini Sudah berumur ratusan tahun Batu nisanya saja Sudah mulai dimakan lu ah, Sudahlah Mari kita pulang uh, Iya Duh. Kenapa tanganku yang luka ini Tidak sakit lagi ya Bahkan lukanya sudah mulai mengering Jaetan, Ibu. Tuh, di belakang Bapak. Aduh aduh, aduh, aduh, aduh. Eh, kenapa, Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Aduh, punggungku juga ligandum, Bu. Aduh, Bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit, kau malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ini apa, Bu? Dutarema. Obat rematik encok sakit pinggang. <tik>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 Ibu, memang hebat Yang hebat bukan ibu pak Tapi dutarema Dutarema, produksi PT Sinar Fendi Murni ah, Jadi kalian gagal menemukan rumah gadis itu? I iya pak Shh, Jangan bilang-bilang Kalau tadi kita tersasar ke dalam hutan Iya, jangan khawatir Lalu, sudah ditanyakan ke rumah familinya Yang jadi pengantin dulu itu uh, uh, uh, Iya, ya sudah, Pak uh, Nah, apa kata mereka? Uh, kata mereka, gadis itu sudah pindah, Pak Sampai sekarang belum tahu alamatnya yang baru ah Sudahlah, Punto Mungkin gadis itu tidak sungguh-sungguh terhadapmu Sehingga dia tidak bersedia dihubungi Nantilah, Pak Kalau dia datang malam ini Akan aku tanyakan di mana rumahnya ah Tergila-gila, Betul kamu sih padanya ha? padahal Bapak bisa mencarikan yang lebih cantik daripada dia untuk calon istrimu uh, mungkin gakdis situ anak bangsawan Pak sehingga dia tidak boleh menikah dengan Punto oleh orang tuanya Pak kalau aku dan istriku bukan begitu kami berpikir jangan-jangan Punto berkenalan dengan perempuan siluman barangkali ah, tidak Pak dia manusia biasa kok bisa membuktikan Ha kalau dia itu manusia ah. biasa Iya ya. Dia sama seperti kita-kita ini. Dia bukan siluman. Eh, uh... apun tuh. Uh, Kalau memang perempuan itu manusia, dia tidak akan datang di tengah malam menemuimu. Dia akan datang baik-baik. Bahkan seharusnya kamu yang datang menemui dia di rumahnya. Bukan terbalik seperti sekarang ini Ya mungkin dia memang anak bangsawan seperti yang dikatakan oleh jahatuh bu Atau dia memang masih malu untuk bertemu dengan bapak dan ibu ah, Kalau begitu akan aku buktikan dengan bapakmu Apakah dia itu memang manusia atau ah. bukan? Kenapa harus begitu bu? Hei kamu tahu Sekarang seluruh penduduk desa sudah bilang Bahwa kamu itu sedang pacaran dengan siluman Dengan makhluk alus Coba kamu pikir Apa ibu dan bapakmu tidak malu mendengarnya? Jangan-jangan ah, Gadis itu memang sembangkan ada dengit hutan ah, Aku jadi ragu-ragu juga Padahal nanti malam Aku berjanji datang ke rumahnya ah, Kalau aku bertemu dengannya nanti malam Tentu Aku akan memandang wanita yang cantik tiada tandingan Bahkan, aku akan bisa berkenalan dengan kedua orang tuanya Aduh, aduh, aduh Kenapa jatuh? Uh, uh, tidak apa-apa Tanganmu mulai berdarah lagi Dan darahmu berwarna ungu uh, Iya, berdarah lagi uh, uh, Kenapa tanganmu jatuh? Uh, uh, agak sakit, Pak Oh Aneh Setiap aku mengingat dan merindukan gadis itu Tiba-tiba saja luka bekas kembang goyang itu sakit lagi Bahkan mengeluarkan darah ah, Sudah keluar rumah anak kita kan? Sudah Punto sudah berdiri di halaman rumah Ayo kita intip Kita buktikan bahwa dia berteman bukan dengan dedemit seperti yang dikatakan oleh orang-orang sekitar kampung ini Ya, iya Nah, dari sini kita jelas melihat Bunto oh, Untung hari terang bulan, sehingga jelas semuanya Iya, jadi kita juga bisa jelas melihat gadis yang akan menemui Bunto Nah, nah Bunto mulai kelisah, dia melihat ke ujung jalan Kang Ya, mungkin perempuan itu akan datang, Bu Iya Tuh-tuh, Kang Punto hmm? mulai berdiri dan ah. dia tersenyum ah, ah, Iya, iya Dia tersenyum sama siapa, ya? Mungkin dia tersenyum sendiri, Kang Ah, tidak mungkin Pasti dia tersenyum pada seseorang Tapi mana orangnya? Eh, iya, iya Tidak ada orang di hadapannya Kamu kok lama betul Kang Punto bicara dengan seseorang Kau mendengarnya Iya Dia menanyakan Kenapa lama betul Kenapa lama betul Aku sudah menunggumu sejak tadi Maaf Kang Saya susah keluar rumah Karena kedua orang tua saya belum tidur Aku mendengar suara perempuan Hah? Kau juga mendengarnya bu Tidak Kang Kang Punto marah ya Ya tidak Na, kau dengar, Bu Perempuan itu bicara lagi Tapi Tidak ada seorang perempuan pun Yang aku lihat berdiri di hadapan anak kita, Bu oh. Oh, celaka. Iya. celaka Anak kita Anak benar kita benar-benar sedang berkenalan Dengan perempuan siluman, Kak Celaka, Bu Betul apa yang dikatakan orang-orang kampung ini Punto sudah terkena gangguan perempuan siluman huh? Punto mana kamu? Punto pulang nak Pulang ah, Aku harus teman istriku Ada apa bu? Kamu bicara dengan siapa? <laughs> nah kebetulan kalau begitu Punto Ibu dan bapak sudah hadir di sini. Ini kesempatan saya untuk memperkenalkan ibu dan bapak pada kawan saya ini. Mana kawanmu itu, Nak? Ini saya, Bu. Oh. Uh, tadi kami tidak melihat kamu. <laughs> Mungkin tadi saya terhalang oleh pohon ini, Pak. Oh, aneh. Kenapa tiba-tiba perempuan ini ada di sini? Jadi bapak dan ibu tidak menuduhku yang bukan-bukan kan? Uh. Baiklah, uh, mari kita bicara di dalam rumah saja uh, Maaf pada ibu dan bapak Saya tidak bisa lama-lama Saya harus pulang uh? Kedua orang tua saya mungkin sedang menunggu saya Jadi lain kali saja saya mampir ke rumah Si Andi pengantin baru kan mm -mm. kok udah loyo begitu ya ah, di, di. Halo pengantin baru apa kabar nih <laughs> Baru juga seminggu jadi pengantin baru kok udah loyo begini nih <laughs> Jadi orang kayak Naryo dong biar udah punya anak dua Tapi kondisinya masih tetap segar gailah terus sampai tua kali <laughs> Bisa aja kamu Wan Tapi gimana caranya yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina, Aladina.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 tiga orang itu heran melihat Mak Rompang menolak untuk diajak masuk ke dalam rumah bahkan Mak Rompang dengan ramah mohon diri dari hadapan mereka sehingga Punto tampak kecewa karena dia belum puas dengan pertemuan malam itu nah pendengar yang berbahagia bagaimana kelanjutan kisah ini untuk mengetahuinya Ikuti lanjutan kisah ini esok hari Pada waktu dan gelombang yang sama Demikianlah tadi Serial Sandiwara Radio Misteri Marombang Episode ke-8 Racun Kembang Goyang Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara Bekerjasama dengan PT Sinar Effendi Murni Produsen tablet obat kuat Aladina Obat terlambat bulan menpas kapsul, Tablet obat kuat dan pegalimu duterema, Dan jamu godok jap gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.